Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla Kita melanjutkan kembali pembahasan. Kitab Mada Ba'adul Muq, yang ditulis oleh Syekh Husain bin Audah al Nawisha, Hafidzulloh Taala. Kita masih dalam pembahasan tentang para Nabi di alam barzah. Bagaimana kehidupan? para nabi di alam barzakh di alam kematian alam kubur dan kita sudah membahas tentang dua poin yang penting dalam pembahasan tentang para nabi ketika berada di alam barzakh yang pertama tentang Rasulullah SAW bahwa Allah menugaskan satu malaikat yang tugasnya menyampaikan berita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana malaikat satu malaikat ini oleh Allah diberi data lengkap Seluruh umat Rasulullah Dari zamannya Rasulullah sampai hari kiamat Datanya lengkap Bapaknya Nama dan nama bapaknya Nah ini Dan apabila ada Yang bersolawat Nah ini, di antara umat Rasulullah Dan itu sampai hari kiamat nanti Kalau ada satu orang Dan dia mengucapkan salawat satu kali Maka langsung malaikat tersebut Yang ditugaskan oleh Allah Ini secara otomatis Allah berikan kemampuan mengetahui Siapapun yang salawat Meskipun salawatnya di dalam hati Di batin Pokoknya bersolamu bulan, bin Fulan bersolawat Nah Rasulullah Mendapatkan berita itu Dari malaikat tersebut Dan bukannya Rasulullah yang mendengar Tidak ada hadis Yang sahih Yang menyebutkan bahwa Rasulullah mendengar Solawat apalagi yang lainnya, apalagi yang ngapa? yang lain, sehingga kehidupan Rasulullah di alam barzah, sebagaimana para Nabi dan Rasul dan manusia yang ada di alam barzah tidak mengetahui apa yang terjadi di bumi atau di dunia. Mereka sudah ada batas yang tidak bisa melampauinya Semua yang ada di alam barzah Tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di bumi, di dunia Dan yang di dunia juga tidak akan bisa mengetahui Apa yang ada di alam barzah Kecuali jika Allah menghendaki Menampakkan sebagiannya kepada para nabi dan rasul Termasuk rasulullah yang oleh Allah Terkadang ditampakkan Sebagian kehidupan Di alam barzah kepada Rasulullah SAW Nih Nah sehingga Tidak ada dalil Yang menunjukkan Bahawa Rasulullah itu Mengetahui apa yang terjadi Di dunia ini ya Ini Ketika Rasulullah berada Di alam barzah Di alam kubur Nah ya ini Baik itu Nabi Muhammad SAW ataukah yang lainnya para nabi yang lainnya nah ini sehingga tidak mengetahui yang ada di alam barzah tidak tahu apa yang ada di bumi ini di dunia ini dan yang di dunia ini di alam dunia ini tidak mengetahui apa yang ada di alam apa di alam barzah tidak ada hubungan nah ini misalkan dialog misalnya ya eh dialog dengan yang ada di dalam kubur semua cerita kisah orang yang katanya bisa berhubungan dengan roh dengan roh ini yang sudah meninggal maka semuanya adalah dusta semuanya adalah apa dusta tapi ya. ada orang yang mengaku Yang sesungguhnya terjadi Bukan dia berdialog Atau komunikasi Dengan Ruh yang ada di alam barzah Karena ruh yang ada di alam barzah Dikuasai oleh Allah Tidak ada yang bisa berhubungan Dengan yang ada di dunia lah hakikatnya bagaimana Kalau ada orang yang mengaku Saya pernah berkomunikasi Dengan yang sudah meninggal sesungguhnya ini kalau itu berupa mimpi hanya mimpi saja ini namanya mimpi bisa jadi kembang apa tidur ini jadi sebenarnya namanya mimpi itu adalah hanya sekedar seperti halnya kita mimpi yang lainnya atau yang kedua dia berdialog itu bukan dengan ruh orang yang meninggal tetapi dengan jin setan yang mengaku sebagai ruhnya orang yang meninggal, yang mengaku-ngaku saja setan itu bisa mengaku bahwa dia adalah Rasulullah Muhammad SAW atau para Nabi atau orang yang sudah meninggal bisa bisa mengaku nah, ini ini setan sehingga mengaku kepada orang yani kemudian mendatangi dalam tidurnya atau setengah tidur ini sehingga dia seakan-akan ketemu dengan Rasulullah besarnya. Tetapi yang tidak bisa dilakukan oleh syaitan adalah menyerupai Rasulullah. Tidak akan bisa. Kata Rasulullah la yatamassalu bisyaitan. Syaitan tidak akan bisa menyerupai diriku. Sifat Rasulullah itu jelas. Sifatnya Rasulullah Jelas Dalam hadis-hadis yang sahih Saja Ini sudah banyak disebutkan Tentang sifat fisik Karakter Rasulullah SAW nih, Dari mulai bentuk rambut nih, Warna rambut Jenggot Bentuk hidungnya Warna kulitnya Eh ini, bahkan bibirnya Matanya disebutkan sifatnya Lengkap Lah Kalau ada orang yang mimpi ketemu Katanya Rasulullah Tapi ternyata sifat yang disebutkan Yang dilihat tidak sama dengan Sifat Rasulullah dalam hadis yang sahih Maka yang dia lihat Itu bukan Rasulullah Tapi bisa jadi adalah syaitan Yang mengaku sebagai apa? Rasulullah s.a.w tidak semua pengakuan orang ketemu Rasulullah itu bisa diterima, bisa di diterima. Eh. Sehingga dilihat orang yang ngaku ketemu Rasulullah mimpi ketemu Rasul, bahkan mimpi saja ini tidak semua orang yang ngaku ketemu dengan Rasulullah bisa dibenarkan bahwa yang dia temui adalah Rasulullah. Karena syaitan bisa mengaku sebagai Rasulullah, tapi tidak bisa menyerupai tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini tentang Rasulullah saja. Satu hal. Yang kedua tentang jasad para nabi itu tidak dimakan tanah. Jasad para nabi tidak dimakan apa? Bukan tanah. Salah satu kekhususan para nabi dan rasul. Demikian juga sebagian orang yang jasadnya juga tidak dimakan tanah selain nabi dan rasul. Ini juga Terdapat dalil yang sahih Bahkan fenomena Kenyataan yang terjadi Seperti para syuhada Uhud Para syuhada apa? Uhud yang mereka Syahid di medan pertempuran Pada waktu perang Uhud Maka Jasad mereka semuanya 70 sahabat Ini utuh Ketika dipindahkan Jenazah mereka Padahal sudah Sekian belas Atau bahkan puluhan tahun Nah ini Bahkan beberapa puluh tahun Berlalu Ini yang luar biasa Sekian puluh tahun Setelah Dikeduk di atau ter, Terkikis air Karena Ukud itu pegunungan yang kejadian atau kuburan Para sahabat sebelum dipindahkan Itu ada di lembah Yang dilalui air hujan Sehingga tergerus air Lama-kelamaan Kuburan yang sebenarnya sudah dalam Tapi karena air terus menggerus Akhirnya Ada sebagian yang tersingkap Hingga akhirnya kemudian eh, Ada seorang Yang bermimpi Anaknya sahabat ini. Anaknya sahabat Sampai akhirnya ini e, Coba dilihat Kuburan e, orang tuanya Di Uhud Didatangi ternyata kelihatan kakinya Masih utuh Akhirnya kemudian semuanya Yang 70 orang tadi Karena itu area yang dilewati Oleh air hujan Kalau turun hujan maka ini tergerus Dipindah ke tempat yang sekarang Semuanya 70 orang Termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib Dan yang lainnya Ini jasadnya apa? Jasadnya utuh nah ini Seperti baru Ketika Meninggal nah ini Bahkan lukanya pun Masih apa? Mengucurkan darah Masih seperti keadaan pertama kali Mereka terbunuh Subhanallah Yang luar biasa Jadi ini Salah satu keistimewaan para Nabi dan Rasul Lebih lagi Mereka utuh Meskipun tidak bisa ditemukan lagi Termasuk Rasulullah Karena Rasulullah yang bersabda Nah Bagaimana tahu Rasulullah yang bersabda demikian Sebagaimana pembahasan sudah lewat Dalam kajian yang uh, kita baca bulan lalu Bahwa oh, jasad para nabi diharamkan Untuk dimakan tanah Nah Rasulullah juga demikian Tetapi apa ya, Mereka Orang-orang kafir dan munafik Banyak sudah berkali-kali Berusaha untuk Mencuri jasad Rasulullah Tidak pernah berhasil Hingga Sampai sekarang ini nah, Diketuk Dibikin Tameng ini di kuburan Rasulullah itu sekelilingnya sudah tidak bisa lagi ditembus. Ini sudah tidak bisa lagi diapa dicuri. Dulu masih ada orang berusaha menggali lubang sampai ke kuburan Rasulullah mau diambil jasadnya. Eh dan ternyata ditemukan mereka ini dari berbagai uh, dari berbagai negeri bahkan yang jauh negeri-negeri orang kafir ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang orang Kufar orang Kufar berusaha untuk mencuri jasadnya Rasulullah ya Ini, jadi ada orang-orang yang menyewa rumah kemudian menggali sampai diarahkan ke kuburannya Rasulullah tapi Allah selalu eh, membongkar usaha mereka ada yang mati duluan ya ini terkubur uh. sendiri di dalam Allah Nah, di dalamnya kalian yang mereka bikin ada yang ketangkap dan seterusnya ini yang intinya tidak pernah ada yang bisa pak lah, uh, menjangkau nya lagi ini Allah menjaganya baik nah kita lanjutkan pembahasan yang ketiga tentang para nabi dan rasul yaitu bahwa mereka para nabi di alam kubur mereka masih melakukan sholat, melakukan apa? sholat. Nah ini. Nah diantara uh, dalilnya yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sholat dalam alam barzah, kehidupan yang berbeda dengan dunia, tidak bisa disamakan. Tidak bisa dia, pak? disamakan karena alam barzah itu kehidupan alam barzah lebih kepada kehidupan ruhani kehidupan ruh karena jasadnya para nabi ada di dalam apa tanah dikuburkan sehingga yang dimaksudkan sholatnya bagaimana ya itu yang sholat ruhnya ruhnya nah ini adapun jasadnya ada di dalam tanah meskipun tidak dimakan tanah tapi ada di dalam apa? Di dalam karena sebagian wabuhsulullah wassalamu alaikum. Mereka sholat. Nah disebutkan dalilnya di dalam hadis yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Al Bazzar dalam musnadnya demikian juga yang lain. Dan hadis ini sahih li ghairihi disahhikan oleh Syekh Al Bani dalam silsilah beliau disahhikan karena beberapa jalannya. Bahawa Rasulullah bersabda Al-Anbiya Para Nabi Salawatullahi alaihim. Semoga Allah Melimpahkan salawat atas mereka Ahyaun Mereka itu hidup Tapi hidupnya hidup di alam apa? Barzah Kehidupan di alam barzah Yang berbeda dengan kehidupan duniawi Kehidupan di dunia Ahyaun di kuburihim hidup di alam kubur mereka Yusolun melaksanakan salat melaksanakan salat salat apa ini yang jelas beritanya salat beritanya apa? salat nah, nah bagaimana kok bisa salat Allah yang maha tahu ruh itu bisa pak. Ini salah satu dalilnya Artinya bukan hanya ini dalilnya Bahwa para nabi itu sholat Nanti akan ada pembahasan yang Hadis yang lainnya Jadi ini salah satunya Yaitu mereka kata Rasulullah Hidup di dalam Alam kubur mereka Yusollun Melaksanakan apa? Sholat. Melaksanakan Sholat Jadi ini kehidupan Para nabi di dalam barzah Di alam barzah Kemudian yang kedua Dalil kedua Yang menunjukkan para nabi itu Sholat di alam barzah Adalah hadis Yang diriwatkan oleh imam muslim Ini imam muslim Tidak diragukan Kesayahannya Bahwa Rasulullah SAW Menceritakan dalam hadis panjang Hadis Israq Mi'raj Hadisnya hadis Yang dikenal dengan hadis apa? Israq dan Mi'raj Rasulullah yang bercerita Menceritakan tentang perjalanan Isra' dan Mi'raj Di antaranya disebutkan dalam Suhaim Muslim, lafadnya Marartu layilata usri Itu adalah Perjalanan di malam hari Kalau Isra' diperjalankan Allah yang memperjalankan Ketika Allah Mengisra'kan, memperjalankan Nabi Di waktu Peristiwa Isra' dan Mi'raj Ketika itu Rasulullah pada malam diisrohkan Melewati ala Musa Ketemu Nabi Musa Melewati Nabi Musa Pada saat isroh Nabi Musa ada di langit ke enam Di langit ke tujuh Rasulullah ketemu Nabi Ibrahim Langit ke enam Nabi Musa Langit ke tujuh Nabi Ibrahim Nah ketika Rasulullah melewati Nabi Musa Kayak ini Ketika itu kau iman, Rabi Musa sedang berdiri Yusolivi Qabrihi salat di alam kuburnya. Ini dalil yang kedua dalam Sahih Wah Muslim. Jadi Rasulullah yang menyebutkan bahawa para nabi itu salat di dalam kuburnya. Jadi ini dalil yang kedua. Jadi para nabi pun salat. Dalil yang ketiga. Kalau itu Nabi Musa Maka dalil yang ketiga Juga rangkaian hadis Islam Iqraj, Hadis Muslim tadi Tapi sebelumnya ceritanya Ketika Rasulullah berada di baitul Maqdis Ketika berada di baitul Maqdis Rasulullah mengimami Para Nabi ya, Yang diimami para Nabi Jasad mereka Ada di tanah Di dalam tanah tapi yang diimami Rasulullah apanya? Ruhnya Ruh itu hidup selamanya Ruh manusia hidup selamanya Yang mati, yang dimasukkan dengan kematian Itu hanyalah perpisahan sementara Antara ruh dan apa? Jasad. Itu yang disebut mati Kematian itu hanyalah bentuk perpisahan ruh Ruhnya hidup Ruhnya hidup terus Ini Hanya saja pindah Pindah dari jasad Keluar dari jasad Kemana Allah yang menguasainya Allah yang menempatkan ruh manusia Pada tempat yang Allah kehendaki Ada para nabi tempatnya para nabi Tempatnya para syuhadat Tempatnya orang mukmin, ruhnya orang mukmin, tempatnya ruh orang kafir, ruhnya orang mukmin ketemu. Sesama ruh orang mukmin yang sudah meninggal itu akan apa? Ketemu, bisa reuni, bisa dialog, ngobrol. Ini bisa mereka ketemu di alam barzah ketika baru meninggal orang mukmin itu ketemu ruhnya sama-sama orang mukmin. Mereka saling ngobrol, eh ini reuni, eh ini lama gak ketemu karena sebelumnya sudah mati eh, sahabatnya, temannya eh, sama-sama mukmin nanti bakal ketemu kalau sama-sama mukmin ketemu Berbincang, berbicara eh ini, masya Allah Jadi, sudah lewat ini ya hadisnya ya. dan bertemu dan mereka menanyakan gimana kabarnya. Eh ini, Pak Fulan bagaimana? Eh ini Pak Fulan sudah menikah. Eh ini misalnya kan? Eh ini mereka berbincang Dan ini ada hadis ya, bahwa orang yang sudah meninggal, eh, itu ketika ada orang baru meninggal, eh, kenal dengan yang sudah meninggal sebelumnya, ditanya, oh gimana kabarnya Pak Fulan? Eh ini Pak Fulan bagaimana? Sudah menikah, sudah ini dan seterusnya. Eh kalau kita pengen ketemu teman lama yang sudah meninggal. Mukmin, insyaAllah Allahnya kan. Eh, maka ketemu nanti di alam apa? Di alam barzah. Eh di alam barzah. Oh, kangen kan dia tu. Eh ini, nah, misalnya, nak ketemu. Eh, ini, ketemu. Bahkan lebih berbahagia ketika ketemu dengan sahabat lama, berteman lama ketika di alam barzah daripada ketika ketemuan pas di dunia. Eh, ini, karena ketemu dalam keadaan sama-sama mukmin. Eh, ini, sudah sukses. Orang mukmin itu Kalau meninggal dalam keadaan mukmin Maka dia apa? sukses nah, Ukuran kesuksesan itu Kalau orang itu sudah meninggal dalam keadaan apa? Beriman Itu hakikat kesuksesan yang sesungguhnya Hakikat kesuksesan Yang sesungguhnya Nah Para nabi mereka sholat Para nabi disebutkan ini sholat Ini peristiwa yang ketiga Yang uh, menjadi dalil Sholatnya para nabi di alam barzakh adalah peristiwa Isra dan Mi'raj di mana Rasulullah mengimami para nabi dan rasul. Sholat di Baitul Maqdis, salat di Baitul Maqdis. Rasulullah uh, imam, makmumnya ruh para nabi. Makmumnya ruh para nabi. Ini eh, ruhnya para nabi. Eh. Tayib. Nah, ini disebutkan yang keempat pertemuan Rasulullah dengan para nabi ya, di langit di langit dan ini beberapa nabi yang disebutkan tidak semua nabi dan rasul kalau para nabi dan rasul yang lainnya sudah ketemu di Baitul Maqdis dengan Rasulullah adapun ketika di langit maka di sini disebutkan Rasulullah ketemu dengan Nabi Adam di langit pertama di langit kedua ketemu dengan Yahya dan Isa alaihissalam, di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf langit keempat ketemu dengan Nabi Idris langit kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian di langit yang keenam, Nabi Musa itu memberi nasihat kepada Rasulullah s.a.w kepada Rasulullah untuk minta keringanan ketika diwajibkan sholat 50 kali Maka Nabi Musa mengatakan Rasulullah minta keringanan umatmu enggak bakal kuat. umatmu enggak bakal apa? Kuat kalau 50 kali salat. Saya sudah pengalaman dengan Bani apa? Israel Sudah terapi Bani Israel sudah enggak kurang-kurang kata Nabi Musa ini. Subhanallah tuh Bani Israil asyaddal waaja. Subhanallah. Jadi Nabi Musa sudah pengalaman dan mengaku Ya ini Sudah umatmu gak bakal, bakal kuat Umatku saja ya Ini Sudah pengalaman gak kuat ya ini. Nah disebutkan Riwayatnya ini panjang Dari sahabat Malik bin So'so'ah Radiyallahu anhu Bahawa Nabi Rasulullah S.A.W Haddasahu Mengabarkan kepadanya Anlaylatin Tentang satu malam Usriya bihi di mana Rasulullah diisrakan. Qala, Rasulullah bercerita. "Baina ma Hatim," ketika aku berada di Hatim. Hatim itu adalah bagian Ka'bah eh, ini. Yang dikenal Hijr Ismail. Tahu sendiri ya. Hatim ini bagian tembok Ka'bah ini. Bersandar di tembok Ka'bah Rasulullah ketika itu. Jadi di Masjidil Haram, di Ka'bah. Ketika isra mi'raj itu Rasulullah dihatim Atau dihijr Hijr maksudnya hijr Ismail yang setengah lingkaran ya. Nah itu sebenarnya bagian dari ka'bah Itu masih Dalamnya ka'bah hijr itu Ketika itu Rasulullah Maksudnya Sedang berbaring Sedang berbaring Rasulullah biasa sholat di ka'bah Kalau pengen sholat di dalam ka'bah Masuk di hijr Ismail Nah ini Ada yang pernah umrah kalau yang pernah umrah, pernah masuk ke Hijr Ismail atau tidak? Nah ini, yang pernah masuk ke Hijr Ismail, nah ini. Maka ba, salat berarti dia salat di dalam Ka'bah. Kalau pengin salat di dalam Ka'bah ya masuk di mana? Hijr Ismail. Mutajjian. <coughs> nah, berbareng ketika itu, "Id atani atin." Ketika itu datang kepadaku, "Atani atin." Nah, ini. <coughs> Ketika itu datang seseorang Maksudnya adalah Malaikat Fakodda Ketika itu Rasulullah atau malaikat tersebut Kodda Kodda itu membedah Dadanya Rasulullah SAW Antara ini Ini, ini apa namanya ini, nah ini Nahar Cekungan yang ada di leher ini ya, Ini nahar Antara ini Sampai ke bawah pusar Sampai ke bawah apa? Pusar Dimana ditumbuhi bulu kemaluan Di situ Rasulullah dibedah Antara dadanya ini Naharnya ini Sampai ke bawahnya pusar Nah itu Nah Rasulullah SAW Nah Dibedah oleh malaikat, pastak raja jantungnya Rasulullah dikeluarkan. Kol kol itu bukan hati sebenarnya, kalau diterjemahkan pasnya. Tapi apa? Jantung, jantungnya dikeluarkan. Kemudian uti tubi tostin didatangkan bejana, min dahap bejana emas. Penuh dengan iman Kata Rasulullah Kemudian jantungku dicuci Jantungnya Rasulullah dicuci Masya Allah Gimana itu ya Cuci jantungnya Jantungnya di dikeluarkan Dicuci Kemudian Semahusya Kemudian diisi tadi iman Diisi dengan apa Iman yang ada dalam bejana tadi ini beritanya Rasulullah, sudah enggak usah kita pikirkan gimanaannya, ya kan? Enggak nyusuk kita, ya. Pokoknya ini iman oleh Allah dalam dibentukkan dalam bentuk uh, cairan ataukah sesuatu yang bisa diwadahi pakai bejana. Jadi tas diisi, dipenuhi jantungnya Rasulullah dengan iman. Kemudian dikembalikan ke tempat semula. Dikembalikan ke tempat semula. Semua uti itu didabah. Kemudian didatangkan babah. Babah itu binatang berkaki empat. Yang Dunal Bagel. Dia di bawahnya Bagel. Bagel itu Bigol. Bigol itu peranakan kuda. Bapaknya kuda, ibunya keledai. Anaknya dinamakan Bigol nah ukuran binatang berkaki empat ini lebih kecil daripada bigol berarti lebih besar sedikit daripada keledai ibunya keledai karena kalau keledai jantan tidak berani sama kuda betina kalah ya yeah. kebakal berani nah, ini karena keledai itu penakut <tuh> penakut Apalagi dengan kuda Meskipun betina masih kalah Tidak berani Beraninya kuda jantan dengan apa? Betinanya keledai atan. Nah lahirlah <coughs> Bigol Ini kata Rasulullah Itu di bawahnya bigol besarnya Jadi paling besar kuda Bigol Keledai Nah ini bigol dan keledai Antara bigol dan keledai Wafauk al-himar dan lebih besar dikit, lebih tinggi daripada apa? Keledai Abjad warnanya putih. Fakal al-hajar jarut mengatakan itu yang dinamakan burok. Itu yang disebut dengan apa? Burok. Jadi gambaran burok itu sudah disebutkan dalam al-Misbah ini bukan sebagaimana yang digambar kepalanya wanitanya, perempuan cantik. Ini penghinaan kepada Rasulullah Hati-hati Kalau ada itu gambar Ini harus dia uh, di, uh, sobek atau dikembalikan Sudah nah, Ini Disuruh ditarik dari peredaran Ini tidak pantas untuk disebarkan nah, Tidak pantas untuk disebarkan Gak ada ceritanya buruk Dengan sifat seperti itu Ini ini sifat itu Atau gambar itu Buatan orang yang sebenarnya Tidak uh, Menghina Rasulullah Sallam. Wallahualam. Ini bahayanya. Ini. Karena pak kalau dikatakan oh, buruk itu ternyata wanita cantik. Oh, berarti Rasulullah dulu naik apa? Naik buruk yang parasnya cantik ini. La haulala kota bilah. Ini bahaya. Ini. Sehingga tidak benar. Ini yang disebut buruk. Ia itu binatang. Itukah buruk ya wahai Abu Hamzah? Kata Anas. Ia itu. Kata Anas. Dijawab oleh Anas. Itulah yang disebut apa? Ketika meletakkan buruk ini Langkahnya ketika meloncat Maka Loncatannya itu Satu kali loncatan Buruk Itu sejauh mata memandang Satu kali apa Loncatan Masya Allah Ya kelihatan sudah ya Karena di ujung penglihatan orang melihat dari jarak jauh ya itu sudah, jadi satu langkah saja sudah bang segitu. Nah ini itulah yang menjadi kendaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sudah isya ini? Ya, ya sudah isa. Baik. Jadi karena hadisnya panjang ini, ya, hadisnya panjang. Nah insya Allah ceritanya akan kita Uh, lanjutkan nanti Insya Allah ceritanya panjang ini masih panjang uh, dan ini Insya Allah berlanjut uh, dalam kajian yang akan datang Bismillahitdala yang intinya bahwa Rasulullah SAW dalam pembahasan kita ini bahwa nanti hadis yang akan kita bacakan dalam kajian yang mendatang kajian yang mendatang Rasulullah ketemu dengan para Para Nabi Yang hidup di alam apa? Barzah Ruhnya para Nabi Ruhnya para Nabi Karena seperti tadi semua Nabi yang disebutkan Kecuali Nabi Isa Kecuali Nabi Nabi Isa Nabi Isa hidup di langit Kedua Bersama Nabi Yahya Khusus untuk Nabi Isa Hidup di langit jasad dan ruhnya sebagaimana Rasulullah ketika Isra dan apa Mi'raj itu jasad dan apa ruh. Jadi keadaan Rasulullah bersama Nabi Musa, Nabi siapa? Isa itu sama hidup sebagai manusia jasad dan apa ruhnya. Adapun para nabi yang lainnya, Nabi Adam, Yahya, Yusuf Idris, Harun, Musa, Ibrahim Mereka adalah apa? Ruhnya Ruhnya Jasadnya dikuburkan di bumi Kuburkan di bumi Nah ini Sehingga yang ketemu dengan Rasulullah Ruhnya para Nabi Kecuali Nabi Isa Yang bertemu jasad dan apa? Ruhnya dan ketemu disambut insyaallah nanti akan kita bacakan selengkapnya hadisnya insyaallah dalam pertemuan yang akan datang binillah taala. Dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.